Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah ala alihi wa sahbihi wa ala. Asamin Abi Hurairah anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil Islam al ma'i tarku ma la ya Hasan rawahu Tirmizi wa ghayruhu. Abi Huraira, Allah, berkata Rasulullah bersabda min husni Daripada baiknya islamil mar'i islam seseorang Terkuhu meninggalkannya itu orang Malah apa yang tidak manfaat bagi itu orang Apa yang tidak perlu bagi itu orang Min husni islamil mar'i ay min kamali islamil mar'i Daripada kesempurnaan agama islam seseorang kalau dia itu meninggalkan segala perbuatan, ucapan, urusan yang tidak memberikan manfaat, artinya menghasilkan pahala. Nekohonokan jarani, tidak mau ngomong, tidak mau bicara. Kalau tidak ada pahalanya, tidak mau berbuat. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak mau mengurusi, itu kesempurnaan Islam. Jadi kesempurnaan Islam itu bukan karena bangunannya lebih baik, masjidnya lebih megah, ekonominya lebih maju, kalau umat Islam tadi itu bisa mengendalikan diri, tidak mau berkomentar kecuali manfaat, tidak mau melihat kecuali yang manfaat, tidak mau mendengarkan kecuali yang manfaat Tidak mau berbuat kecuali yang manfaat Itulah kesempurnaan Islam Sehingga apa yang muncul daripada orang Islam Semuanya bermanfaat Itu yang harus Supaya sempurna Islam ini Perlu didukung dengan ekonomi Ekonomi maju Tapi tidak manfaat Perjumahan Jadilah orang yang betul-betul menjadi orang yang berbuat melakukan ngurusi segala sesuatu dengan yang manfaat. Manfaat itu artinya memberikan tambahan pahala. Memberikan paha, pahala. Itu wala taktub bikafika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati an tarahu. Jangan kamu itu menulis satu huruf pun kecuali tulisan itu membuat kamu senang nanti di akhirat karena akan jadi pahala. Jangan kamu berbicara satu kata pun kecuali kata-kata tadi itu membuat kamu senang nanti ada di akhirat. Begitulah semua yang ada di tubuh kita. Baik, baca lagi satu hadis. Hatta si Anummar radhiyallahu anhu an annabi an sallallahu alaihi wasallam qala laisa ar-rajulu fi magharaba imra akahu. Rawahu Abu Dawud wa raku. Layus alur rajul tidak perlu ditanyakan kepada seseorang Fima borobah dalam apa yang memukul itu orang laki imrah atau istrinya Karena ada beberapa hal urusan keluarga yang jika dibuka di depan umum Itu akan menjadi aib Apaan ya? Kecuali kalau istri tadi itu mengangkat masalah itu kepada hakim Baru hakim tadi itu akan tanya kepada si suami Kalau enggak jangan nah, Kenapa? Karena nanti ada urusannya yang mungkin aib itu Nah kalau sekarang kan enggak Bisa lentik dok masuk koran Hah? Kemudian saling caci maki Antara suami istri yang jadi korban Anak Kenapa? Bapaknya sudah jelek Ibunya namanya juga jelek Seharusnya tidak demikian Jangan ikut campur dulu Kecuali Kalau permasalahan itu diangkat kepada ha? Hakim Hakim baru yang bertindak penengah Di antara keduanya Begitu seharusnya Hakim enggak usah ke lembaga HAM perlindungan itu dan ini tambah repot nantinya tambah karat, karat jadinya akhirnya komentar di muka wartawan masuk urusannya sepilih masuk ada televisi indonesia Fulan bin Fulan itu rame sama istrinya lah kalau sudah demikian sulit untuk didamaikan sudah Kenapa orang sudah tahu panas jadinya. Inilah kegoblokan yang ada sekarang ini. Nah, saudara Islam e, mengasi e, jalan untuk gimana caranya? Nah kalau sudah misalnya tidak bisa ditangani oleh suami, fa'thu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Cari utusan atau wakil keluarga laki dan perempuan kalau suami istri enggak bisa saling memahami antara keluarga laki dengan perempuan duduk dibicarakan bisa enggak mengatasi ini nanti mereka yang meredam iyurida islahan wa fikillainahuma kalau memang semuanya siap untuk damai nanti Allah berikan jalan keluar lo kan enak kalau enggak Faizal kunimari makmaruf atau srihem beasan ya dipertahankan dengan cara baik atau pisah juga baik baik anu kan enak sudah bisa ribut lagi masuk ada di oh bosi led apa mana ngopi di tv seneng ya enak belas ya Hal yang demikian ini tidak perlu sebetulnya Ini justru akan merusak nama keluarga jadinya Seakan anak itu anak-anaknya nantinya Heh? Bapak eh, bicarakan ibu Disoting didengarkan disaksikan seluruh Indonesia Ibu nyaji bakak disoting di Indonesia Terus apa faedahnya? Eh betul harus iji ya Pak enggak ada. Inilah eh ternyata ini. ndak nurut dengan bagaimana Islam tadi itu mengatur. Bukan berarti benar suami itu mukul istri, bukan. Kalau memang istri tadi itu mengangkat permasalahan, boleh. Tapi khawatirkan tambah aib intinya kan kasihan. Hah? kan kasihan. Kalaupun diangkat masalah ke hakim-hakim jangan membuka masalah itu kepada yang lainnya dianjurkan untuk bisa bagus, damai. Kalau udah antara keluarga gimana caranya? Lu kan enak jadinya kalau begitu. Wallahu a'lam.